بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Kita panjatkan puji dan syukur Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Ngawali pengajian kita Malam yang berbahagia ini Karena dengan rahmatnya lah Dan karunianya kepada kita semua Sehingga kita bisa melaksanakan Sebuah syiar di dalam syiar Islam yaitu Salat Di tanggal 10 Zulhijjah Salat Pada tanggal 10 Zulhijjah Yang disebut dengan Salat Idul Adha. Kenapa saya sebut dengan Tanggal 10 Zulhijjah Karena tidak bisa dipungkiri Adanya perbedaan penetapan awal bulan Zulhijjah pada tahun ini Maka Disyariatkan bagi setiap penduduk negeri Untuk melakukan salat Pada tanggal 10 Zulhijjah Di negeri tempat dia berada Ini sengaja saya sampaikan dalam muqaddimah kita kali ini Dalam rangka untuk lebih menegaskan Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Telah meletakkan ayat tentang hilal Itu di tengah antara ayat-ayat puasa dan ayat-ayat haji dalam surat Al-Baqarah ayat 189 Setelah Allah Membicarakan masalah puasa Kemudian Beberapa ayat setelahnya tentang Haramnya memakan Harta orang lain secara batin Lalu Allah Nyatakan Ayat tentang hilal Kemudian dilanjutkan dengan beberapa ayat Setelahnya Baru kemudian Allah jelaskan tentang haji Kira-kira kalau kita Mentadaburi ayat Atau posisi Ayat tersebut diantara Ayat puasa dan ayat haji Pertama sekali Apakah Allah Secara tidak sengaja Meletakkan ayat tersebut seperti itu Atau di sana pasti ada hikmah Kita akan menjawab Pasti ada hikmah Karena tidak mungkin Kalamullah Itu lahu Atau abad Firman Allah tidak mungkin sia-sia Dan ternyata Setelah kita terhadap buri Sengaja Allah letakkan antara ayat puasa dan ayat haji. Kerana di sana ada isyarat bahwasanya baik masalah puasa maupun masalah haji sama-sama patokannya adalah hilal. Maka yang melaksanakan salat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dia telah melaksanakan syariat sesuai dengan aturannya sesuai dengan hilal di negerinya. Sebagaimana orang-orang di sana melaksanakan hari tasyrik sesuai dengan hilal di negerinya. Jadi masalahnya sudah cukup jelas, tidak perlu diperselisihkan dan diperdebatkan lagi seharusnya. Tetapi tiap tahun ini menjadi persoalan yang selalu diperdebatkan dan dipertentangkan karena ada sebagian saudara-saudara kita yang melaksanakan puasa arafahnya itu sesuai dengan wukuf di arafah sedangkan sholat idnya bersama dengan pemerintah memang ini masalah khilafiah para ulama dari dulu sudah berseleksi pendapat namun yang perlu ditekankan di sini adalah di antara masalah khilafiyah itu ada masalah atau ada pendapat yang rajih. Pendapat yang lebih kuat. Maka oleh karena itu bagi kita yang telah belajar ilmu agama ini hendaknya memilih pendapat yang lebih kuat. Yang itu diambil atau dipilih oleh Jumhur ulama Mayoritas ulama kita Mengatakan bahwasanya Baik idul fitri maupun idul adha Itu Disesuaikan dengan hilal masing-masing Lalu kenapa ketika idul fitri Kita ikut pemerintah, idul adha tidak ikut pemerintah Ini namanya Inkonsisten Tidak tidak konsisten namanya Kemudian yang kedua Yang benar adalah Pelaksanaan puasa Arafah Solat Idul Adha Ini tidak ada kaitannya Dengan pelaksanaan haji Artinya Ada atau Tidak ada manasik haji Di Mekah Maka Di seluruh penjuru negeri Itu tetap ada puasa Arafah Dan tetap ada solat Idul adha jadi kurang tepat mengaitkan antara puasa dengan pelaksanaan wukuf di arafah seharusnya kalau kita kembalikan kepada ayat tadi, yang melaksanakan puasa arafah karena memang hilal pada negeri tersebut tanggal 9 durhejjah sebagaimana mereka melakukan wukuf di arafah karena hilal di negeri mereka 9 durhejjah jadi kalau kita mentadaburi dan kembali kepada ayat sebagaimana yang Allah perintahkan ketika kita berselisih pendapat. Fa tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah Rasul. Maka jika kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara. Tanaza'tum fi syai'in, kata Allah isim nakirah syai'in yang terdapat di dalam metode syarat fa'in maka jika ini namanya syarat uslub syarat dalam bahasa Arab kalau ada isim nakirah di situ berarti menunjukkan keumuman artinya apa masalah apapun yang kalian perselisihkan maka fa'in in tanazatum fi syai'i farudduhu ila Allah warasul Maka kembalikan jawabannya Kepada Allah dan Rasulnya Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Maka setelah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Al-Quran menunjukkan hal itu Kemudian Salawat dan salam Tidak lupa kita sanjung sajikan Kahribaan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Serta keluarga dan para sahabat beliau Begitu pula hendaknya kita mohon kepada Allah Agar salawat dan salam juga Disampaikan kepada para ulama' kita Yang telah mengajarkan kita agama ini Yang telah membawa agama ini Sampai kepada kita muslimin, Melanjutkan kajian kita tentang akidah Tentang iktiqad Keyakinan kita Khususnya di dalam mengenal Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala masih menggunakan panduan kitab As-Sirajul Wahaj, Fibaian Sahihil Minhaj. Kita sudah sampai pada poin atau akidah dengan nomor urut 15. Apa saja yang harus kita yakini sebagai ahlu sunnah wal jamaah? Ayat ke-15 disampaikan bahwasannya kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama hambanya itu terbagi menjadi dua. Di dalam banyak ayat dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih diberitakan kepada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bersama hambanya nah apakah kebersamaan Allah ini menyebabkan Allah bersatu dengan makhluknya tentu tidak tetapi sangat disayangkan sekali masih ada kaum muslimin yang berpemikiran beri'tiqad berakidah Ittihadul wujud Bainal khaliq wal makhluk Bersatunya Antara pencipta Dan yang dicipta Yang dalam bahasa Jawa istilahnya Manunggalin kaulogus gusti Tolong benarkan saya pak Kalau saya salah istilah Wihdatul wujud Sangat disayangkan sekali Masih ada kaum muslimin yang Memahami Konsep seperti itu Padahal itu bukan akidah ahlu sunnah wal jamaah Akidah ahlu wal jamaah meyakini Memang benar Allah subhanahu wa ta'ala bersama hambanya Tetapi kebersamaan Allah Kebersamaan pencipta Dengan makhluknya Itu tidaklah mengharuskan antara pencipta dan makhluknya bersatu. Sebagaimana contoh gampangnya banyak orang yang mengatakan ketika bulan purnama bersinar terang di malam hari orang-orang mengatakan masyaallah seandainya bulan bersama kita terus seperti ini. Bulan bersama kita Padahal Di mana kita, di mana bulan Tetapi Disebut dengan Berbersama Maka di Dalam akidah al-usnah wal-jamaah Perlu untuk dibedakan antara Kebersamaan Allah yang sifatnya umum Dan yang khusus Jadi Ma'iyatullah Kebersamaan Allah ini sifat bagi Allah yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah terbagi menjadi dua umum khusus kebersamaan Allah yang bersifat umum dan kebersamaan Allah yang bersifat khusus falam masyuli jamii khaleq yang bersifat umum Kebersamaan Allah yang bersifat umum Ini menyeluruh untuk Semua ciptaannya Bahwasannya Allah bersama Semua ciptaannya Mana dalilnya? Dalilnya adalah Dalam surat Al-Mujadilah Allah berfirman Ma yakunu min najwa thalathatin Illa huwa rabi'uhum Tidaklah dua orang itu saling berbisik-bisik. Manajwa, ma yakunu min najwa thalathati. Tidaklah tiga orang saling berbisik-bisik kecuali dia Allah itu yang keempat wala khamsatin illa huwa sadisuhum dan juga tidak 5 orang saling berbisik-bisik kecuali Allah yang keenam wala adna min zalika wala akthar tidak lebih sedikit daripada yang 3 dan tidak lebih banyak dari yang 6 artinya 2 orang yang saling berbisik maka Allah yang ketiga Ketika orang bersendirian, maka dia ingat bahwasanya ada Zat yang mengawasinya. Tidak juga lebih dari enam. Illahu wa ma'hum aynamakanu. Tidak lebih sedikit maupun lebih banyak dari angka-angka yang disebutkan dalam ayat tadi, melainkan dia bersama mereka. Siapa yang masukkan dengan Dia bersama mereka? Allah Subhanahu wa Taala. Illa Huwa ma'ahum Ainama Kanu dimanapun mereka berada. Ini menunjukkan kebersamaan Allah dengan hamba atau dengan makhluknya. Jadi Allah mengawasi seluruh hamba-hambanya. lumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah ini sisi keimanan dari ayat ini yang tidak kalah pentingnya kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan di dunia kapan yaumal qiyamah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah maka barang siapa yang mengerjakan sebuah amal kebaikan walaupun sekecil apapun itu mithqal dzarrah. Allah mengungkapkan dengan seekor semut yang sangat kecil sekali. Dzarrah itu yang dipahami oleh orang Arab ketika ayat ini turun, bukan atom. Orang Arab dulu enggak paham atom. Jadi yang dimaksud dengan dzarrah itu adalah semut kecil. Semut yang sangat kecil sekali Kalau seandainya ada yang melaksanakan kebaikan Sebesar semut yang kecil itu Iyarah Dia akan melihat balasan Wama ya'amal mithqala Zarratin syarran Iyarah Dan barang siapa yang mengerjakan Perbuatan jelek Sekecil apapun walaupun hanya sebesar semut Sekalipun Iyarah Iyarah dia akan melihatnya Lihat balasannya Ini kebersamaan Allah Yang bersifat umum Sedangkan kebersamaan Allah Yang bersifat khusus Wal khasatulil mu'minin Adapun Kebersamaan Allah yang bersifat khusus Ini hanya dimiliki Atau diperuntukkan Untuk orang-orang yang beriman Dalam hadis disebutkan Mungkin diantara kita Pernah mendengar hadis Tentang bay'ah Tentang bay'ah tul-ridwan Misalnya Yadullahi fauqal jama'ah Mungkin sering mendengar hadis ini, yadullahi fawqal jamaah. Tangan Allah di atas di atas jamaah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kebersamaan Allah bersama orang-orang beriman itu adalah at-ta'yin wan-nashr. Ma'iyatu nashr wa ta'yin. Kebersamaan yang sifatnya Pertolongan dari Allah Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada orang-orang yang beriman Jadi bukan hanya Kebersamaan Allah Allah mengawasi orang-orang yang beriman saja Tetapi Lebih daripada itu Allah menolong hamba-hambanya yang beriman Sebagaimana ayat di dalam Al-Quran ketika mengisahkan Nabi SAW bersama Abu Bakar di dalam peristiwa hijrah yang sangat terkenal itu Rasulullah SAW bersama Abu Bakar ketika keluar dari Makkah menuju Madinah beliau tidak ke arah utara padahal Makkah sebelah selatannya Madinah seharusnya kalau ingin menuju Madinah arahnya ke mana? ke utara tetapi Rasulullah dan Abu Bakar sengaja ke selatan ke Gua Zaur arahnya ke Yaman Gua Zaur itu sebelah selatan Makkah kalau Gua Herak sebelah utara Makkah Rasulullah dan Abu Bakar sengaja ke selatan untuk apa? untuk mengecoh orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka orang-orang Quraisy ketika menemukan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Talib "Aina Rasulullah?" Ali ditanya. "La adri, saya enggak tahu." Sampai-sampai Ali diseret. Disakiti. Gara-gara tidak mau memberitahukan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kenapa? Karena pada malam itu mereka Merencanakan pembunuhan terhadap Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tapi karena Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Strategi yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tersebut Akhirnya beliau berhasil Selamat dari Rencana Makar pada beliau Sallallahu alaihi wasallam Ketika berada di dalam Gua Thawr Berapa hari? Semalam? Satu hari? Tiga hari Tiga hari di Gua Thawr Semua ini adalah rencana Allah SWT Tiga hari di Gua Thawr Kemudian pada salah satu hari Di mana Kau musyrikin Mekah mencari Nabi SAW Ada yang Sampai ke Gua Thaur juga Ada Bahkan sudah sangat dekat sekali Antara Orang yang mencari Rasul dan sahabatnya Abu Bakar Dengan dirinya Sampai kata Abu Bakar Ya Rasulullah Berbisik kepada Rasul Ya Rasulullah kalau seandainya mereka melihat ke bawah kaki-kaki mereka, misalnya mereka akan melihat kita. Abu Bakar takut, karena kalau ketahuan maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terancam terbunuh. Lalu apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Idhuma fil ghar Allah yang menceritakan di dalam Al Quran. Ketika keduanya berada di dalam gua Idhuma fil ghar Wa qala sahibuhu la tahzan Inna allaha ma'ana Dan ketika sahabatnya itu berkata Kepadanya Kepada siapa? Abu Bakar Rasulullah berkata kepada Abu Bakar La tahzan Janganlah bersedih Inna allaha ma'ana Sesungguhnya Allah bersama kita kalau kita perhatikan, Inna maana, bukankah sejak dulu, sebelum kejadian di Guator itu Allah juga bersama Nabi kita dan Abu Bakar? Tetapi apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dengan kebersamaan Allah bersama mereka berdua di Guator? Ma'iyatun asrin wajain kebersamaan, pertolongan Allah subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Inna ma'ana Dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar Ya Abu Bakar Ma ra'yuh Wahai Abu Bakar Apa pendapatmu Allah Dua orang Allah yang ketiga Artinya kalau Allah yang menjaga mereka Maka tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Inilah yang dimaksud dengan ma'iyatullah al khasah kebersamaan Allah yang sifatnya khusus. Ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Sebesar apakah pertolongan Allah subhanahu wa taala kepada orang yang beriman? Sebesar keimanannya Semakin tinggi, semakin besar kadar keimanan seseorang maka akan semakin besar pertolongan dari Allah subhanahu wa taala. Yakinlah. Maka oleh karena itu sering khatib Jum'at Berwasiat kepada kita Singkatkanlah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk apa? Supaya pertolongan dari Allah itu juga semakin besar Kesimpulannya Untuk poin yang kelima belas ini Tentang kebersamaan Allah terbagi menjadi dua yang pertama sifatnya umum yaitu kebersamaan ilmu wal basar wassam kebersamaan ilmu Allah kebersamaan pandangan Allah dan pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala Allah maha mendengar, Allah maha melihat Allah bersama makhluknya baik yang muslim maupun yang kafir ini sifatnya umum. Sedangkan kebersamaan Allah yang bersifat khusus, maksudnya, maknanya adalah bukan hanya mujarat kebersamaan belaka, tetapi di sana ada pertolongan Allah Subhanahu SWT. Dan ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Kemudian, poin selanjutnya, di antara akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, di antara keyakinan yang harus kita yakini adalah nazaqidu an nalaqla layas taqil bimarifatil asma iwas sifat. Kita berkeyakinan bahwasanya akal manusia ini tidak bisa berdiri sendiri di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena akal manusia terbatas tidak bisa menjangkau hal-hal yang memang tidak bisa dijangkau oleh akal tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waswas -was, tentang sifat waswas. -was. Karena yang namanya syaitan sangat antusias sekali sangat bersemangat sekali dalam menggoda manusia. Hatinya dibisikkan dengan waswas. Waswas. Selalu waswas, -was, selalu syak ragu-ragu. Bahkan keraguraguan yang paling dahsyat itu keraguan tentang kebenaran Islam, kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah menceritakan kepada para sahabat, mungkin di antara kalian ada yang berpikiran sedang memikirkan alam semesta ini, kemudian bertanya siapakah pencipta matahari, siapa pencipta bulan, ketika melihat laut luar biasa, kemudian pohon-pohon yang besar, alam semesta ketika dipikirkan siapa penciptanya, penciptanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Barangkali ada di antara kalian yang berpikir lebih jauh. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Lalu siapa yang menciptakan Allah? Nah, kalau sudah sampai ke situ, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberikan solusi, "Falyandahi." Maka hentikanlah berpikir seperti itu. Karena akal manusia ini terbatas. Apalagi sekarang sekarang sudah ada ilmu Filsafat namanya Yang dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu al-kalam Ilmu al-kalam, ilmu filsafat Ini salah satu materinya adalah Membicarakan tentang sifat-sifat ketuhanan Dalam ilmu filsafat, saya dulu pernah belajar ilmu filsafat di, di UGM sempat belajar di UPM ada mata kuliah namanya filsafat dosennya mengatakan jadi menceritakan tentang materi ketuhanan dia mengatakan Allah itu zat atau tidak kami mahasiswa iya zat nah yang namanya zat zat itu adalah katanya kalau kita potong-potong sebuah benda menjadi Elemen-elemen yang paling kecil sampai tidak bisa terpotong lagi itu kan disebut dengan atom katanya seperti itu. Kemudian atom ternyata bisa dipotong lagi. Jadi yang namanya dat itu ada unsur-unsur pembentuknya. Nah Allah dat. Lalu unsur-unsur apa yang membentuk Allah sampai ke situ? Jadi berpikir tentang sifat-sifat ketuhanan itu tidak bisa hanya menggunakan akal semata-mata logikanya yang enggak pas akal yang terbatas ingin memahami sesuatu zat yang tidak terjangkau Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang tidak bisa dilihat didengar Namun kita yakini, kita imani Wujudullah Keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau diantara makhluk-makhluk yang lain saja Itu bisa kita imani Kita percaya adanya Lalu bagaimana dengan penciptanya Masa kita tidak yakini keberadaannya Oleh karena itu Ahlu sunnah wal jamaah menganggap akal itu seperti orang yang buta sedangkan naql dalil baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah intinya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu ibarat orang yang me menuntunnya menuntun orang yang buta jadi nakel lah yang menuntun akal, bukan akal yang mengatur-ngatur nakel. Sangat disayangkan sekali, sekarang ini banyak atau saya katakan saja ada di antara kaum muslimin yang berpemahaman bahwasanya kalau ada nas syari yang tidak sesuai dengan akal maka ditolak Ada ayat atau hadis yang bertentangan dengan akal mereka atau logika mereka maka mereka tolak alasan mereka kenapa? Karena tidak mungkin ayat itu atau hadis itu bertentangan dengan akal. Kalau seandainya bertentangan dengan akal maka ditolak Seharusnya ketika kita meyakini tidak mungkin ayat atau hadis itu yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan akal seharusnya diterima. Tinggal bagaimana caranya akal itu mau memahami atau bisa memahami apa yang dimaksud dari ayat atau hadis yang sahih tadi. Ada sebagian kaum muslimin yang tidak percaya dengan ada kubur. Gara-gara tidak masuk di di akal Kenapa? Karena ada penelitian orang Jepang katanya Itu membuat Pembuktian Apa benar di alam barzakh itu ada kehidupan Maka dipasanglah kamera Baik itu video maupun audionya Maka setelah dibuktikan dengan alat seperti itu yang ditemukan adalah nyamuk dan suara nyamuk saja, jadi nggak ada, nggak ada sesuatu yang bisa dideteksi karena memang alamnya berbeda. Maka dari itu mereka mengatakan alam kubur itu tidak, tidak ada atau azab kubur itu tidak, tidak ada. Padahal azab kubur dan nikmat kubur itu merupakan keyakinan dari keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahasanya dikubur orang itu imma mendapatkan nikmat kubur sehingga dia lupa dengan kesendiriannya karena nikmat-nikmat yang begitu indah yang dia rasakan dibukakan pintu surga baginya enggak terasa ketika nanti di, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan siksa kubur. Siksa kubur itu hak benar adanya. Kenapa? Karena dalil-dalil yang sangat banyak sekali. Hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh para sahabat Kemudian tabi'in Kemudian tabi'ud tabi'in Kemudian para ulama yang empat Kemudian sampai kepada kita Beritanya Berita tersebut dibawa oleh orang-orang yang adil Orang-orang yang enggak pernah bohong Dalam masalah dunia Apalagi dalam masalah akhirat Inilah yang membedakan antara Ahlu sunnah wal jama'ah Dengan ahlu bid'ah wal furqah Ahlu sunnah wal jamaah menerima Semua hadith yang sahih Apabila hadith Atau sebuah khabar Ini cara beragama yang Seharusnya Dipahami oleh Semua kita Kalau ada berita yang sahih Tentang agama kita Berupa Hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kewajiban kita adalah menerima kami mendengarnya dan kami taat kalau itu berupa perintah ini manhaj metode yang benar di dalam beragama sebagaimana para sahabat dulu ketika turun perintah larangan khamer yang terakhir karena larangan khamer itu dibuat secara bertahap dibuat secara bertahap. Ketika Allah merintahkan Untuk Atau Ketika Allah melarang Khamar secara Total Maka apa yang dilakukan oleh para sahabat Fahal antum muntahun Kata Allah dalam ayat tentang Innamal khamru wal maisir Rijs Sesungguhnya Khamar dan judi itu adalah Najis di akhir ayatnya Allah mengatakan fahal antum muntahun? Apakah kalian mau mengakhirinya? Tidak lagi minum khamar dan tidak lagi berjudi. Intahaina, intahaina kata para sahabat sambil membuang khamar-khamar yang ada di tungku-tungku atau tempat-tempat khamar. Sampai dikatakan oleh rawi hadis pada saat itu Madinah, jalan-jalan Madinah banjir khamar. Ini juga menjadi dalil bahwasanya Khamar itu tidak najis Karena kalau seandainya Khamar itu najis Maka dilarang membuang najis sembarangan Walaupun dalam masalah ini ada khilaf Tetapi yang rajih, insya Allah Alkohol atau Khamar itu tidak tidak najis Haram diminum Haram Khamar itu karena memabukkan tetapi Tidak najis apabila kena Kena tubuh atau pakaian kita Demikian Untuk sementara kita eh, Break dulu Sambil menunggu Adhan isyak dikumandangkan Kita lanjutkan sedikit Karena masalah akal dan nakal ini penting Insyaallah setelah adhan Salat isya dikumandangkan Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Jadi Dalam prinsip ahlu sunnah wal jamaah Akal itu Tidak bisa berdiri sendiri Di dalam memahami Ayat-ayat khususnya Tentang nama-nama dan sifat Sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga Ahlu wal jamaah tidak meniadakan peran akal Di dalam memahami mahamin nasnas atau teks-teks syar'i. I. Jadi inilah prinsip keseimbangan dalam ahlu wal jamaah Tidak berlebihan berlebih mendewa-dewakan akal kalau tidak pas dengan akal saya Saya tolak Tidak Dan juga tidak Berlebih-lebihan dalam menafikan Peran akal untuk memahami Dalil-dalil nakli Makanya Di dalam syariat kita Itu diantara syarat-syarat taklif Seseorang diberi beban syar syariat dibeban, Dibebani dengan syarak Suatu ibadah tertentu Di antara syaratnya adalah Berakal Jadi akal itu penting Tetapi jangan sampai kebablasan Di dalam Meletakkan peran akal Dalam memahami Ayat-ayat dalam syariat kita khususnya tentang yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala makanya para ulama mengatakan dalil nakli hubungannya dengan dalil akli itu seperti dalil nakli itu diibaratkan seperti sinar matahari sedangkan dalil akli itu seperti mata sekarang pertanyaannya apakah mata bisa melihat Di kegelapan malam tanpa ada cahaya Tidak bisa Akal itu tidak bisa memahami Kalau tidak ada dalil nakli Khususnya ketika membicarakan tentang Sesuatu yang gaib Maka akal yang harus ikut kepada nakal Bukan akal yang mengatur-ngatur akal Contohnya saja Bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia Masalah akal Kalau seandainya agama ini dengan akal Dalam masalah syariat fikih saja Kita bisa mendapatkan jawabannya Atau buktinya Kalau benar Seandainya agama ini dengan akal Tentunya ketika kita mengusap khuf Jadi bagi orang yang pakai sepatu Kuf yang menutupi Dua mata kakinya Diberi keringanan Di dalam agama kita Untuk tidak membasuh kakinya Setiap kali bertaharah Jadi dia cukup Mengusapnya saja Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bagi mukim Satu hari satu malam Bagi musafir Tiga hari tiga malam kalau seandainya agama ini dengan akal maka tentunya yang pantas untuk diusap untuk diusap itu adalah bagian bagian bawahnya tetapi ternyata syariat memerintahkan kita untuk mengusap bagian atasnya contoh yang lain di dalam manasik haji ketika tawaf tawaf itu mengelilingi ka'bah Menjadikan Ka'bah di sebelah kiri kita Jadi berputar mengitari Ka'bah Ka'bahnya sebelah kiri Bukan sebelah kanan Boleh enggak Kalau kita tawaf Arahnya kebalik pak Sesuai katanya begini Karena arah jarum jam itu Begini Maka kita tawaf juga ikut Arah jarum jam, boleh enggak pak Sah tidak tawafnya tidak sah jadi beragama itu bukan dengan akal tetapi dengan naql dengan berita wahyu dari Allah dan Rasulnya Al-Quran dan Sunnah contoh yang lain dan ini mungkin mengakhiri kajian kita pada malam yang berbahagia ini ketika berkurban kemarin Udhiyyah di dalam syariat kita, di dalam fikih Dalam fikih kurban Itu apabila orang yang ingin berkurban Sohibul kurban Ketika ingin berkurban tahun ini Maka mulai pada tanggal 1 Dhul Hijjah, Ketika pemerintah menetapkan bahwasanya Besok 1 Dhul Hijjah, Maka Sohibul kurban harus Menahan diri dari Memotong kuku, cukur rambut Dan Mengambil bulu-bulu yang ada di tubuhnya Tidak boleh Sampai Sembelihan atau kurbannya Itu disembeli Baik di hari raya Maupun di hari-hari tashrif Selama kurbannya belum disembeli Maka tidak boleh Mengambil kukunya Memotong kuku Mencukur rambut dan lain sebagainya Nah ada sebagian orang yang mengatakan hadis ini jadi itu berdasarkan hadis hadisnya sudah tidak relevan lagi katanya padahal hadisnya sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang larangan bagi sahibul kurban untuk mengambil bulu-bulu di tubuhnya atau kuku, motong kukunya ketika dia berniat untuk kurban tahun ini sampai kurbannya disembelih hadisnya sahih tapi katanya sudah tidak relevan kenapa secara akal saja tidak masuk akal apa alasannya pak kenapa mencabut atau mengotong kuku mengambil bulu-bulu rambut yang ada di tubuh seseorang sahibul korban itu dilarang tapi jima tidak dilarang jadi pakai kias seperti itu pak Kenapa masalah yang sepele, motong kuku enggak boleh tapi jima masih boleh bagi sahibul kurban? Akalnya itu enggak nyam enggak nyampe untuk memikirkan hikmahnya. Justru di situ hikmahnya. Dari Allah Subhanahu wa taala masih membolehkan seseorang bergaul dengan istrinya walaupun dia ingin berniat kur, kurban. Yang dilarang cuma memotong kuku dan mengambil atau melepaskan rambut yang ada di tubuhnya karena agama ini dengan syariat dengan nakal bukan dengan akal sekali lagi agama ini dengan nakal beragama itu dengan dalil dalil nakli bukan dengan dalil dalil akli dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang menyatakan bahwasanya agama itu bukan dengan akal tapi dengan naql. Sami'na wa ata'na. Inilah seharusnya semboyan yang harus kita dengung-dengungkan di dalam masalah beragama. Sami'na wa ata'na. Dan yang paling sering kita dengar kata-kata Sami'na wa ata'na itu ketika diperintahkan oleh imam untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Tetapi cuma sekedar perkataan, Pak. Tapi tetap aja masih ada celah Masih jarang Ada jarak Mungkin satu orang bisa masuk Mana sami'na wa ta'nanya Oleh karena itu, marilah Kita Kembali kepada ajaran agama kita yang benar Yaitu kita lebih mengutamakan dalil-dalil nakli, daripada dalil-dalil akli. Akal kita itu terbatas. Kita harus akui. Sehebat apapun kecerdasan kita, tak akan mampu dan tak akan sanggup untuk memikirkan tentang that Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, kita serahkan kepada dalil nakli. Apa kata Allah dan Rasulnya? Karena Allah dan Rasulnya lah yang paling paham tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Demikian kajian kita pada malam yang berbahagia ini Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua Mohon maaf atas segala kekurangan Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wabihamdiki Ashadu an la ilaha illa ant Astaghfiruka wa atubu ilaiki وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته